Bareng bersama Ramayana ada eksekutif muda Pasopati. Siapa dia? Kalau bukan Lala Widi, Du bunga-bunga sosial dari bos-bos muda saya